Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirabbil Allahumma Alimna ma yanfa'na wanfa'na bima 'allamtana Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal al alimul hakim Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna at-tiba'ah warina al-batila batila, batila warzuqnas tinabah allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim asyma'in dir afife para ladies yang selalu saya rindukan gimana kabarnya alhamdulillah ya uh -huh. uh, kayaknya ini pada penasaran ya gara-gara <laughs> captionnya saya saja ketika uh, ngebuka ini besok insyaallah posternya saya lihat apa nih maksudnya <laughs> uh, ini apa uh, captionnya anak muda banget sih gitu jadi oh iya ya nama juga anak muda lupa uh, dulu saya muda juga <laughs> seperti ini bahkan ada yang curhat uh, jadi teh Hanin saya teh enggak habis pikir, jadi mikir itu sampai enggak nyampe gitu, <laughs> maksudnya gimana, saya ngelih, uh, saya tuh punya banyak mantan, mantan saya banyak dan semuanya hidup, <laughs> mantan saya banyak dan semuanya hidup, maksudnya kamu mau mereka semua mati gitu, <laughs> Ya. Bukan gitu sih, mereka dulu bilangnya enggak bisa hidup tanpa aku. <laughs> Kok ternyata sekarang sudah jadi mantan hidup gemuk lagi, ngasih undangan lagi. <laughs> ya itu kan aduh, benar-benar uh, di beberapa situasi ya, yang namanya ikhlas itu bisa berguru dari mana saja, bisa berguru dari mantan. Walaupun habis berguru dari dia kita pakai perban. <laughs> Atau bisa berguru dari siapa saja. Dan insyaallah hari ini tema kita adalah ikhlas. Ikhlas itu ketika engkau menemukan jalan ke surga. Sudah, selesai. Tema kita selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <laughs> Jadi ikhlas itu ketika engkau sudah menemukan jalan ke surga tanpa ada rintangan, tanpa ada aral, tanpa ada kesulitan. Misalnya, ya, yang anak-anak muda ya, bagaimana cara cara memperoleh keikhlasan? latihannya nanti macam-macam. Ada yang ditinggal mantan, berarti ya sudah ikhlaskan. Bebaskan hatimu. Yang penting aku mau menuju ke surga. Arimantan, sudah dada babai kamu bukan halanganku menuju ke Surga, ya. Jadi apapun jenis halangan antara kita dengan surga kita, ya itu disebut dengan latihan mengikhlaskan hati dan jiwa. Misalnya ya, ketika eh, ketika kita sholat, sholat tujuannya apa? Ingin masuk surga. Sudah masuk surga? Eh, sudah sholat? Sudah. Sudah masuk surga? Belum. Kenapa? Ternyata sholat saya ada ria. Ria itu sholatnya ingin dilihat orang. Atau sholatnya enggak khusyuk, itu tidak khusyuk juga merupakan rintangan keikhlasan. Jadi, oh ternyata saya sudah niat, Allahu Akbar saya ingin khusyuk, tapi ternyata di dalam perjalanan sholat saya tidak khusyuk, berarti kita belum ikhlas benar-benar. Yang namanya ikhlas itu seperti orang yang e, naik jalan tol, tidak ada macetnya, tidak ada hambatan, tidak ada belak-beloknya. ya. Jadi ketika kita sholat dan masih banyak kerintangan, ternyata kesungguhan, keikhlasan kita belum benar-benar kita kuatkan. Misalnya ingin banget sholat malam setiap uh, setiap mau tidur kita berdoa ya Allah mudahkanlah kami untuk sholat malam pas melek eh sudah jam setengah lima <laughs> uh, uh, uh, jadi ini apa halangannya oh ternyata halangannya rintangannya adalah lemak <laughs> misalnya uh, uh, kebanyakan uh, orang yang lebih berlemak ya lebih sulit bangun dan ini juga bagian menguji keikhlas. Ternyata yang menguji keikhlasan itu bukan hanya riya, sum'ah atau apa tadi macam-macam ya, tapi ternyata lemak juga menguji keikhlasan. Benar itu serius. Jadi ikhlas itu kaitannya bukan hanya karena manusia atau apa, tapi benar-benar apa yang menghalangi kita itulah ya yang disebut dengan tantangan keikhlasan. Oleh karena itu Ketika misalnya kita beribadah, kemudian kita tidak khusyuk, ketika kita berumah tangga, rumah tangga tujuannya apa misalnya? Rumah tangga tujuannya agar masuk surga. Sudah dapat surganya? Belum. Kenapa? Berantem mulu. Nah itu berarti kenapa kita sering berantem? Kurang ikhlas, jadi kunci segala jenis masalah ya akan selesai dengan sebuah keikhlasan kunci segala jenis e, nanti bencana juga adalah e, apa keikhlasan oleh karena itu ketika kita tahu betapa besar e, pentingnya keikhlasan dalam kehidupan kita nanti kita ada latihannya bagaimana cara kita bisa ikhlas Cara yang pertama, tips pertama adalah Ma'rifatullah Biar ikhlas, kunci pertama adalah Ma'rifatullah Ketika kita sudah mengenal Allah dengan baik Siapa Allah? Allah Ar-Rozak yang, yang memberi rizki adalah Allah Bukan suami Jadi kalau dikasih duit suami sedikit Jangan berantem. Kenapa? ya Rizki itu dari Allah. Ucapkanlah Alhamdulillah. Ucapan Alhamdulillah ini adalah lisan yang muncul dari hati yang ikhlas. Ini kalau berumah tangga. Atau misalnya masalah jodoh. Sang pemberi jodoh siapa? Allah. Jadi yang pergi biarlah pergi. Yang datang ya yang datang maka berdoa semoga yang datang ini adalah darimu yang terbaik. Jadi jangan eh, apa ya, jangan ribet dengan yang datang dan pergi. Makanya eh, kebanyakan ya apalagi maaf eh, para akhwat ya belum pada menikah tapi sudah sudah ada komunikasi yang spesial. Ngerti maksud saya ya? Heeh. Uh -uh itu hati-hati uh, sudah saya nggak ingin ngelepas dia tapi dia nya nggak jelas <laughs> maksudnya ya kan uh, dia kelihatannya perhatian tapi kok nggak ada komitmen jadi saya harus gimana kalau orang ikhlas ya saya tahu yang namanya jodoh itu dari Allah saya akan istiqomah ya ketika saya dirayu nggak zaman nggak zaman <laughs> sudah rayuanmu sudah nggak Mempan. Jadi kalau memang niat serius menikah, ya datanglah kepada orang tua. Jadi ikhlas itu benar-benar nanti akan membentengi diri kita dari segala permasalahan kehidupan. Jadi yang pertama apa yang harus kita fahami? Ma'rifatullah, jodoh, rizki. Apapun itu nanti datangnya dari Allah. Makanya beristikoh. Mahlah perintah Allah apa Jadilah perempuan ifah ifah itu nahan nafsa anil hawa yang mampu menahan diri dari hawa nafsu janji Allah apa nanti barokah ya ketika kita bergaya hidup ifah nanti yang Allah turunkan adalah keberkahan jadi tidak ad, e, dari bumi yang yang naik dari bumi ke langit, ya, tidak ada yang lebih berharga daripada sebuah keikhlasan. Jadi ketika kita bersedekah, ya, 100 ribu, 200 ribu, apakah yang naik ratusan ribu? Tidak, yang naik dari sini. Ini saya sedekah ini murni karena Allah kah? Atau karena sesuah? Watu, ini saya sholat karena Allahkah atau karena sesuatu kita berkurban memotong hewan, ya kemudian darahnya bercecer. Apakah yang naik ke langit darahnya, kemudian dagingnya, kemudian tulang-tulangnya? Tidak, yang naik adalah keikhlasan kita. Jadi kita harus tahu hakikat keikhlasan kita inilah yang paling yang paling berharga. Jadi tidak ada yang lebih berharga daripada sebuah keikhlasan. Sudah sedekah dua gunung emas ketika tidak ada keikhlasan, apakah Allah akan hargai? Tidak. Jadi kita harus tahu persis sifat Allah, ya, mengenal Allah seperti apa, apa yang Allah sukai dan apa yang Allah tidak sukai. Sehingga uh, para ladies ya yang saya sayangi. Di sini dikatakan ma'rifatullah bi asma'ihi wa sifatih taj'alutu syahid jalalullah wa Jadi ketika jiwa ya mengenal Allah, ketika hati kita hanya melihat keagungan Allah, ketika rasa kita hanya tertuju pada Allah, yang lain menjadi apa? Tidak ada har ganya, tidak ada nilainya, tidak masalah. Sudah bukan masalah untuk diri kita. Jadi kalau orang ikhlas menerima undangan mantan, oh biasa aja ya. Ya inilah kehidupan. Jadi menerima undangan mantan enggak penting, yang penting aku masih bersama Allah. Allah Orang boleh menjadi mantanku. Tapi engkau jangan pernah menjadi mantan robku. <laughs> yang paling penting itu ya. Siapapun bisa menjadi mantan kita. Tapi yang enggak boleh terjadi adalah. Jangan sampai aku menjadi mantan hambamu. Jadi uh, al-mukhlas. Jadi orang yang ikhlas. Itu hatinya hanya tertuju kepada Allah saja. Jadi yang lain ringan, yang lain mudah. Dia sadar Allah al-mumit, Allah yang mematikan, Allah uh, al-muhyi yang menghidupkan, Allah yang menyembuhkan, Allah yang memberikan uh, hidayah, segalanya Allah. Namun ketika kita uh, mengenal Allah sedikit, maka yang lain ya yang ada di hati kita adalah makhluk. Ini yang membuat kita sulit e, menjalani kehidupan. Jadi ketika kita mengenal Allah, kita tahu betapa besarnya Allah, yang lain mengecil. Kita tahu harganya. Tapi ketika kita tidak kenal Allah, ya Allahnya kemana, yang lain nyesek. Ngerti maksud saya? Allahnya tidak ada di hati, yang lain isinya adalah sesak dan berat. Oleh karena itu, perbanyaklah zikrullah untuk mentajdid keikhlasan kita untuk terus terikat dengan zat yang maha penyayang kepada kita. Oke, tips pertama di sini ada pertanyaan. Jadi saya ambil e, apa sesi pertanyaannya per ini aja ya biar biar saya enggak monoton. <laughs> monoton ngoceh terus. Oke, kalau tidak ada per, e, pertanyaan, ada pertanyaan atau ada ini dari teman-teman? Kalau tidak ada, oke kita lanjut saja ya. Tips yang kedua, bagaimana cara kita bisa ikhlas. Kata orang kan ikhlas sulit, kata orang ikhlas susah. Kalau kita sudah ambil tips pertama saja, insya Allah mudah. Atau kalau kita sudah kuasai tips pertama saja, insya Allah, Allah yang mudahkan. Kenapa? Jadi ketika yang di hati kita itu full Allah, Polusi apapun, polutan apapun yang menghampiri hati kita itu tidak bisa merusak. Makanya ada ulama yang menjelaskan bahwa sesungguhnya bencana hati itu tidak akan pernah selesai. Ini bukan bencana gempa, bukan bencana angin ribut. tidak Bencana hati itu tidak akan pernah selesai. Kecuali seorang hamba tersebut menyerahkan hatinya kepada Allah. Maka bencana apapun selesai seketika. Banyak yang kita hidup dalam kesulitan, ya, kesusahan, stres. Bahkan maaf ada yang kena penyakit bipolar. Apa itu bipolar? Kalau lagi senang, senang banget ekstrim. Kalau lagi sedih, ya, sedih habis sampai ingin bunuh. Diri tiba-tiba. Padahal barusan dia ketawa ketiwi. Barusan ketawa ketiwi tapi tiba-tiba dia ingin bunuh diri. Kenapa? Ya itu tadi. Dia tidak menyerahkan hatinya kepada Allah. Dia menyerahkan hatinya kepada hawa nafsunya sendiri. Makanya gimana doanya? Uh, ya hayu ya kayyum. Berahmatika nastagis. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila nufusina torfata ayun. Sudah ada yang hafal doa itu? Mau bareng-bareng atau mau saya catatkan? Saya catat? Oke. Okay. Oh, <laughs> saya pikirin. <laughs> karena di samping saya orang cantik, jadi saya enggak bisa ngebedain <laughs> ini papan tulis atau <laughs> ya sudah kapan-kapan nanti saya tuliskan ya. Ya Hayu Ya Qayyum Ya Hayu Ya Kyum, wahai zat yang maha hidup, yang maha tegak, yang maha hidup dan maha tegak. Berahmatika nastagith dengan rahmatMu kami memohon pertolongan. Berahmatika dengan Rahmatmu Kami mohon Pertolongan Aslih lana Syaknana kullah Sudah? Aslih Aslih, lana, shaenana, Kullah Nanti kapan-kapan, insya Allah kita uh, Sabtu depan, insya Allah kita back to alatif, Al ya Sabtu depan ini, insya Allah kita back to alatif. Al nanti ingatkan, biar saya tuliskan atau nanti di share ya dari panitia. Aslih lana kullah Perbaikilah semua Urusan kami, semuanya Perbaikilah semua Urusan kami, urusan jodoh Urusan rizki Urusan kebahagiaan ya Urusan apa lagi? Yang penting-penting Semuanya kita serahkan kepada Allah Wala ta'kilna ila nufusina Tarfata'ayun Mau dicatat bahasa Arabnya? Walau takilna ilar nufusina, walau takilna ilar nufusina. Sudah? Tarfata ayun. Tar tarfata ayun. Dan janganlah Engkau Serahkan urusan kami Kepada Nufusina itu Nafsu kami, jiwa kami Meskipun Torfata ayun itu Sekejap mata Saja Jangan serahkan Urusan kami Kepada jiwa kami Meskipun hanya sekejap mata saja. Kalau kami yang ngurus perjodohan kami berantakan nanti hasilnya. Kenapa yang bicara nanti hawa nafsu. Kalau kami yang ngurus rumah tangga kami berantakan nanti. Kenapa? Hasilnya nafsu yang bicara. Kalau kami yang uh, mendidik uh, uh, kalau jiwa kami sendiri yang mendidik anak kami, anak kami jadi terlantar, kenapa? karena kalau kami sendiri yang menghandle hasilnya adalah hawa nafsu yang bicara, oleh karena itu benar-benar kami serahkan semuanya kepadamu wala taqilna ila nufusina tarfata a'yun ental malja engkaulah tempat kami bersandar ental somat engkaulah apa somat? Kemarin sudah pernah kita bahas? Ada yang masih ingat? Engkaulah tambatan hati kami. Ya, Antal masir, engkaulah tempat kami kembali. Antal rahman, ibu kami sayang tapi engkau lebih sayang. Antal Rahim Ya, engkau menyayangi kami dunia dan akhirat Antal Ghaffar Lautan dosa kami, engkau yang berikan ampunan Antal Wahab Semua yang kami miliki Engkaulah yang memberikan, engkaulah yang menganugerahkan. Allal Malik, <Syukur> engkaulah Raja kami yang, pat, yang patut pantas kami taati. Al Kudus, apa kemarin Al Kudus? Zat yang Maha Suci dan mensucikan jiwa kami. Assalamualaikum. Jiwa kami ini kayak gini nih, trouble, chaos tanpa assalam. Tanpa assalam jiwa kami begini. <laughs> ya. Siang kami senyum, malam kami meneteskan air mata. Itu jiwa kami. Oleh karena itu kami butuh assalam, kedamaian dari engkau. Al-mu'min yang mengamankan kami dari rasa takut. Takut nanti masa depannya gimana, takut ini, takut itu, itu antal mu'min. Antal muhaimin, antal aziz, antal jabbar, antal kohar, an semua sebut nama Allah. Jadi ikhlas itu tidak menyisakan apapun di hati kecuali Allah. Itu ikhlas. Kalau di hati masih ada jadi jadi kayak kalau di hati masih ada tas, baju, sepatu, jodoh apa zut. Allahnya di mana? Nyempil di pojok. Nah, itu belum ikhlas. Jadi ikhlas itu isinya hati cuman Allah. Yang lain, yang lain cuman di badan. Enggak sampai masuk ke hati. Yang lain cuman di mata, nggak nggak nggak nggak sampai masuk ke hati. Oke, silahkan bekerja, silahkan berkarya, tapi isi hatimu, ya. Al-Rahman, Al-Rahim, Al-Malik, Al-Kudus, Al-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhyimin, al aziz Al-Jabbar, Al-Guhar, Al-Wahab, Al-Mannan, ya. Ini ya. Ketika seseorang memiliki hati seperti ini, ya hatinya akan bersih. Coba saja dalam satu hari, satu hari saja. Silahkan bekerja, silahkan uh, apa, uh, melakukan aktivitas apapun, tapi coba dalam satu hari, gak ada yang lain kecuali Allah di hati kita. Coba satu hari saja, akan tahu bedanya, rasakan bedanya atau bedakan rasanya. <tuh> Selama ini kan, ya hati kita. Ya Allah maaf hanya sekian persen saja. Yang lain ini, ini ini ini ini ini ini dan lain sebagainya. Ya, jadi belajar ikhlas adalah membersihkan isinya hati tidak ada kecuali Allah saja. Tauhidullah fil qalb. Ya, mengesakan Allah di dalam hati. Oke, jadi eh, bahasan tentang Ma'rifatullah ini sangat panjang, karena ini nanti eh, tipsnya masih panjang, jadi saya tidak panjang-panjang menjelaskannya. Oke, kita masuk ke tips kedua. Tips kedua, sesudah kita kenal, benar-benar, jadi kewajiban mu'min yang pertama, enggak ada kewajiban lain kecuali yang pertama, jadi step first step, step pertama adalah ma'rifatullah. Ketika seorang mu'min sudah ma'rifatullah di, di hati di sini Allah berikan yakin. Kalau hati sudah yakin ya, hasilnya adalah saadah, bahagia. Siang dia bahagia, malam bahagia. Bareng teman dia happy sendirian enggak mewek, sendirian juga tetap bahagia. Ada duit dia senyum, enggak ada duit senyumnya enggak turun, masih tersenyum. Kenapa? Yaitu tadi. Jadi dia stabil, ya. Tadi ngomong apa sih saya? Coba diingetin saya. Heeh. <laughs> uh -huh. Oh, oke okay, oke okay, oke. Okay. Jadi prosesnya ya, kita ngomongin proses. Proses pertama, mak, itu kan. Jadi pada tahu kelebihan saya di situ. Nanti akan sering menemukan fenomena seperti ini. Saya tadi ngomong apa sih? Karena kalau ngomong jalan terus lupa depannya tadi apa. Oke, okay, jadi proses ilmu pertama yang wajib dimiliki mukmin adalah makrifatullah. Ketika ma'rifatullah menghujam di hati Yang Allah berikan adalah yakin Dan yakin ini adalah modal bahagia Ketika kita yakin Kondisi apapun We are happy Ya, Jadi kita bahagia dan menjadi sumber kebahagiaan Mau jadi orang Bandung, mau jadi orang Palestina Kalau punya keyakinan, happy Ya Mau masih single, mau sudah ber, berkeluarga, dia happy. Kalau orang tidak punya keyakinan, masih single, ya khawatir, takut. Kemudian pas sudah berumah tangga, juga masih banyak masalah. Kenapa? Dia belum memiliki sebuah keyakinan yang membawakan dia sebuah kebahagiaan. Oke? Okay? Ma'rifatullah, kemudian Iyakin, kemudian hasilnya ke kita sebenarnya, bukan ke Allah hasilnya adalah untuk jiwa kita sendiri, as-sa'adah bahagia kemudian sakinah nyaman, ya kemudian sabat teguh, jadi apapun kondisinya dia dalam keteguhan sudah kenal Allah wajib ya, pokoknya uh, Uh, dear Ladies atau Dear Evive dalam satu hari kita harus lebih mengenal Allah jangan jangan makin tidak kenal Allah kenapa kita males solat kenapa kita males misalnya males-males antilawah males-malesan ini tuh karena kita kurang yakin ya jadi benar-benar dalam satu hari semakin hari bertambah hari harus bertambah kenal dengan Allah bertambah umur bertambah dekat dengan Allah oke okay. yang kedua dari tadi mau yang kedua gak jadi-jadi ya <laughs> oke okay. saking apanya coba uh, yang kedua ma'rifatul khul sesudah kita kenal Allah kita harus mengenal makhluk Uh, mengenal Allah dan mengenal ciptaan Oke okay. Siapa yang tahu sifat makhluk? Coba Masa sudah sering bergaul Masa tidak kenal? Gimana sih sifat makhluk itu? Gimana? Coba angkat tangan yang nebak-nebak Gimana? Gimana? Tidak Sering tidak puas Berarti nuntut ya Iya uh -uh. Jadi itu salah satu sifat makhluk kita sudah sudah berusaha baik, tapi juga masih kurang. Tapi itu poin besarnya, garis besarnya makhluk itu doif lemah, lemah segala-galanya. Termasuk tadi tidak puas berarti lemah apa? Lemah bersyukur, oke? Okay? Ini orang udah dibaik-baikin, dibaik-baikin ya. Eh, enggak ada gak ada, gak ada hujan, enggak ada petir, mutusin gitu aja. Padahal eh, sayangnya udah baik. Dia udah mutusin, eh ngasih undangan nikah lagi. Uh -uh. Jadi, kalau orang enggak ikhlas, dia bakalan ngamuk-ngamuk. Maksud lo apa? Sini deh, hadapi gue langsung. Nah, tapi kalau orang ikhlas, Oh saya tahu, kamu lemah. Uh -uh. Jadi maksudnya lemah gimana? Kamu butuh hiburan ya? <laughs> kamu Di hari nikah kamu saja, kamu masih butuh hiburan. Kamu masih butuh aku, aku harus datang. Ya sudah, sini aku datang, akan aku hi, hibur. <laughs> ya kan? Mantan ngasih undangan, tujuannya apa? Ya dia butuh hiburan kan? Ya sudah, datang aja hibur saja. <laughs> kenapa dia butuh hiburan karena dia lemah satu, jadi sifat semua makhluk itu lemah lemah bersyukur tadi ya, kemudian yang kedua adalah lemah, gak, gak mungkin manusia itu sempurna, jadi kalau dikasih undangan, berarti kan dia berbuat kesalahan nih udah nyakitin kita misalnya, ya sudah Emang dia lemah, gitu, bisanya berbuat kesalahan. Jadi it's okay, it's fine. gitu. Kita sadari bahwa dia sedang dalam kelemahan. Jadi ketika kita memiliki hati yang muklas, bersih, orang buat salah sama kita, di hati kita apa isinya? Oh kamu kan makhluk lemah, kamu penuh kesalahan, jadi it's okay, it's fine. Hasilnya apa? Kitanya enggak cari musuh, dan kitanya enggak musuh musuhan maaf seorang ibu curhat ke saya e, umi saya teh janda saya e, menyekolahkan anak-anak saya dengan perjuangan ya artinya orang e, janda itu e, enggak ada yang nafkahin dia harus nafkahin anak-anaknya yang pada kuliah eh sudah nikah dia lupa sama saya Ya, ratusan juta yang dulu saya gelontorkan sekarang saya butuh dia enggak ingat saya sama sekali. Coba gimana itu perasaan. Maksudnya itu eh, saya nyekolahin, saya yang ini tapi dia enggak memberikan eh, apa ya, manfaat ya istilahnya ke ibunya. Nanti kita hati-hati loh ya kalau sudah berumah tangga harus tetap ingat orang tua. Orang tua jangan sampai meminta kepada kita, tapi kita yang harus penger Tian kepada orang tua, gitu kasusnya begitu. Jadi saya gimana nih kalau belajar latihan ikhlas nih? <laughs> uh -uh. Ya begitu. Kalau ibu ikhlas, ya ibu, uh, ibu akan diberikan kemampuan ekonomi. Artinya jangan mengharap kepada anak. Ya sudah ikhlaskan saja. Oh jadi seperti itu ya iya. Nah kalau ibu nggak ikhlas, nanti hasilnya ibu akan musuhin anak atau sebaliknya nanti ibu saya e, apa ada tapi tiada <laughs> maksudnya apa ya dia sibuk dengan dirinya sendiri nggak ngurus saya artinya dia menuntut ya kalau seperti itu kondisinya hasilnya anak musuhin ibu kenapa karena si anak tidak menyadari bahwa ibunya le lemah jadi E, ketika kita sadar bahwa semua manusia itu lemah Maka segala yang mereka kerjakan Kita maafkan Segala yang mereka perbuat di hadapan kita Kita bisa memberi maaf Kok kamu sabar banget sih Sampai kemarin ada yang curhat ke saya Ini sabar saya sabar konyol apa gimana N -n -n, Kan seperti itu Ini bukan masalah kekonyolan Ini masalah keikhlasan jadi menyadari bahwa yang berbuat zalim itu mereka sedang dalam kondisi lemah. Oke. Okay. Dengan dengan kondisi seperti ini kita enggak bakalan nuntut, kita enggak bakalan musuhin orang. Harusnya suami saya jadi imam doang gini gini gini gini gini. Tapi kalau kita sadari oh suami saya lemah. <laughs> ya, harus saya yang memberikan du dukungan untuk misalnya masa sholat berjamaah aja saya yang ingetin nah, jadi ya sudah sadari saja oh suami saya lemah harus istri misalnya yang harus mengingatkan jadi nggak nggak harus orang duluan harus kita duluan itu salah satu sifat penting manusia atau makhluk yang harus kita sadari kesimpulannya apa Allah segalanya sedangkan manusia lemah. Ketika kita melakukan sesuatu, kemudian kita dipuji. Rata-rata kalau dipuji senang gak? Senang. Atau melakukan sesuatu, kita dihina. Gak cocok dengan mereka. Kira-kira gimana? Tersinggung. Senangnya dipuji, sebelnya ketika di uh, apa? Uh, ketika dikritik, ini indikasi kita belum ikhlas. Jadi orang ikhlas itu dia stabil. Ketika dipuji, apa yang diucapkan? Hada minfod lirobi. Pujian itu ya atau kebaikan ini munculnya atau datang dari Allah. Ketika dihina atau dikritik, dikritik, kalau memang benar, kenapa kita ter? Singgung kalau sal, e, kalau salah ya sudah nggak usah tersinggung biasa aja. Jadi indikasi ketika e, seseorang ikhlas, awas apa tadi tidak tidak bangga ketika dipuji dan tidak tersinggung ketika dikritik. Coba cek, oh ternyata saya selama ini banyak tersinggungnya. Eh. Dikasih tahu teman gini langsung panas telinga <tuh> ya. Dikasih tahu ibu kadang-kadang apa lagi ya yang ngasih tahu adalah ibu sendiri. Oh masya Allah ibu teh meni bawel, <tuh> ibu teh meni cerewet. Uh -uh. Jadi benar kita belum ikhlas. Jadi samakan antara pujian dan hinaan Allah uh, dan hinaan dari manusia itu sama. Jadi yang harus kita sadari, pujian tidak pernah memberi manfaat apa-apa. Apa sih manfaatnya pujian? Tapi kenyataannya senang ya kalau dipuji ya. Senang enggak sih? Uh -uh, coba saya ambil satu. <teman>, Teman saya bilang kamu cantik, makasih gitu kan. Seneng. Tapi manfaatnya apa? Ya sebenarnya enggak ada manfaat. Itu hawa nafsu saja yang lagi di yang lagi di <teman> uh, dimainin ya. Nah, Ketika kamu dihina misalnya, kok kamu muka kamu kucel sih? Gitu kan? Langsung. Eh, jangan sembarangan ya. Kalau ngomong emang aku aja yang kucel, kamu juga kucel. Wiso Sebenarnya ketika orang menghina kita itu ada madarot enggak? Ada madarot itu ada efek buruk enggak? Sebenarnya enggak ada. Ya, sebenarnya enggak ada enggak melukai sama sekali. Tapi kenapa bisa menjadi luka? yang harusnya bukan tidak terluka tapi ternyata jadi luka ya karena tidak menyadari bahwa e, pujian atau hinaan itu bukan apa apa itu hanya hanya ucapan, hanya persepsi dari manusia saja. Oke, jadi itu poin dari ma'rifatul kholqi. Ya, e, mengenal makhluk Sekarang tips ketiga, oke kita kenal Allah, kemudian kita kenal manusia dan yang paling penting ternyata kita banyak belum mengenali diri sendiri, uh -uh. ya siapa aku, ya ternyata aku Uh, kalau tidak hati-hati akan uh, atau aku diberikan dua pilihan. Pilihan mengikuti hidayah Allah atau mengikuti hawa nafsu. Semua yang datang dari Allah itu baik dan semua yang datang dari diriku adalah buruk. Uh, uh, jadi uh, sampai ada sebuah ayat ya. Balai insan, <Suluhan> wala nafsih baciirah, walau alqamadiroh. Jadi manusia itu sebenarnya tentang dirinya sendiri dia tahu persis kekurangannya apa, kebiasaan buruknya apa. Aku tahu dah usaha, tak tapi gini lagi, Ngerti ya itu di mana, di sebelah mana aib kita cacat kita. Meskipun kita uh, memberikan banyak sekali uzur, banyak sekali alasan, ya, tapi yang buruk tetap datangnya dari diri kita. Ya. Banin insa 'ala nafsihi basira walau alqama dzira. Oleh karena itu, <tuh> kewajiban kita adalah banyak meminta tolong kepada Allah kita tidak e, kebanyakan doa kita sebenarnya ya bukan minta diselamatkan dari bencana bencana e, gempa bencana angin puting beliung kebanyakan kita justru minta diselamatkan oleh Allah dari bencana hawa nafsu kita sendiri ya dari emosi kita dari jiwa kita yang enggak stabil Ya dari segala keburukan keburukan kita, di, di antara doanya tadi ya, ya hayu ya kayum, ya hayu ya kayum, ya hayu ya kayum, masukkan ke dalam hati sifat Allah ya hayu ya kayum, bi rahmatika nastaghi. Aslih lana sya'nana kullahu aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila nufusina tarfat a'yun wa la takilna ila nufusina tarfat a'yun kalau doa itu belum terdengar ke telinga ya ketika kita berdoa dengan hati belum terdengar ke telinga maka jaharkan, jaharkan itu apa? keraskan sampai telinga kita mendengar apa yang kita ucapkan. karena kadang yang namanya telinga ini rada sulit dikendalikan juga. <laughs> ya telinga sih dengar hati mungkin ya yang sulit dikendalikan. Aslih lana syaitana kula, ولا تكلنا إلى نفوسنا طرف a'yun Ya, jangan serahkan. Ya, urusan kami kepada jiwa kami, meskipun sekejap mata. Ya, sekejap mata lengah yang ada adalah keputus asaan. Yang ada adalah rasa tidak syukur. Yang ada adalah segala keburukan nyamper tapi ketika langsung kita bersihkan ya hayu ya kayum ya hayu ya kayum ya otomatis ya kita bersihkan semua polutan-polutan jadi sadari bahwa yang namanya jiwa kita adalah sumber-sumber keburukan dari mana munculnya riak dari jiwa kita dari mana apa Ria? Ria itu e, melakukan sesuatu, e, mungkin pas ngelakuin kita ikhlas. Habis itu e, kita upload, ya. Nah, pas ngupload pas dilihat orang hati, hati, oke, hati, hati. Makanya doanya ya Allah. Semoga seluruh Amalanku Utuh Naiknya itu utuh Tidak berkurang Karena riak yang Kulakukan Atau tidak berkurang Karena godaan Syaiton uh -uh. Ini kalau bicara godaan ya, <gif> Yang namanya godaan syaiton itu um, Jadi Setan itu juga smart punya kecerdasan. Ya, dia enggak bisa lewat kanan, dia lewat kiri. Enggak bisa lewat atas, lewat bawah. Gimana caranya? Nih roti yang hangat-hangat utuh naik kepada Allah nanti hasilnya berkurang, sudah tergigit. Kata ulama, ana agna Anak agena ashuroka. Jadi aku ini orang yang paling enggak butuh sekutu. Kalau ada orang yang beramal dan menyekutukan uh, uh, apa, uh, aku dengan yang lain, maka amal itu tidak diterima. Jadi ketika uh, pahala itu adalah sebuah roti, maka Allah benar-benar roti itu maunya utuh, enggak mau sudah uh, uh, sudah ada yang nyicipin enggak. Ternyata pas naik, oh rotinya sudah ada yang nyubit satu cubitan saja. Enggak, enggak suka. Allah tidak suka. Allah sukanya yang benar-benar utuh. Makanya doa kita apa, meskipun kita beramalnya sudah 10 tahun yang lalu, bisa jadi bocornya hari ini. Kenapa? Gara-gara ria atau sumah atau uh, sombong atau apapun ya yang kita kerjakan hari ini. Padahal amalannya sudah 10 tahun, safe, aman. Gara-gara kita sendiri, amalan kita jadi tidak aman. oke? Okay. Jadi doanya apa? Allahumma taqabbal. Allahumma taqabbal. <tuh> ya Allah, eh, taqabbal itu terimalah. Allahumma taqabbal. Jadi di sini eh, doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul sendiri ketar-ketir loh dengan amalnya. Rasul sendiri ketar-ketir. Yang sudah aku perbuat ini masih utuhkah di sana atau berkurangkah atau bahkan habis sama sekali. Wa qad minna ila ma 'amilu min amal. Wa qad minna ila ma 'amilu min amal Fajalna faj'alnahu mabamtsura nanti di hari kiamat dihadapkan kepada kami amalan yang begitu besar namun kami sedikit pun tidak menganggapnya hanya kami anggap seperti butiran pasir tak berharga pede banget dulu saya Rajin sholat dulu saya rajin ini rajin itu rajin ini rajin itu ternyata pas kita maju ke Allah ini Allah deretan amal kami ternyata sama Allah nee nee nee nee nee nee kan jadi gimana coba ya kita bikin tesis ya berapa bulan prosesnya kita ajukan ke dosen kita dilihat sekali buka lihat referensinya salah nee nee nee nee nee nee gak dilihat lembarannya sama dosen, dilihat referensinya aja, referensi salah, semuanya salah. Seperti teman saya dulu waktu di di Mesir, beliau ngambil S2, lagi sidang tesis. Jadi biasa dosen itu kalau lagi nguji enggak nggak nggak nggak ngubek-ngubek, nggak ngubek-ngubek dalam-dalamnya dulu. Mudah saja langsung dilihat referensi siapa yang dia yang dia ambil? Ketika disebutkan nama Ibnu Arabi, langsung dosennya. Kamu jadi e, jadi ketika ujian itu mengundang banyak dosen dan mengundang banyak teman, kata dia. Kamu hari ini pulang. Kok bisa ganti referensi kamu? Gimana kamu bisa menjadikan Ibnu Arabi sebagai referensi seperti kita, ya? Kita tadi Uh, apa punya banyak buku lembaran lembaran catatan amal Allah lihat referensinya oh ternyata referensinya untuk manusia atau untuk kesembuhan disini langsung tutup buku silahkan pulang kembali perbaiki kalau kalau di dunia masih bisa diperbaiki kalau di akhirat kapan mau memperbaikinya sudah tidak mungkin oke okay, tadi ngomong apa sih coba ingetin <lumpar> Tadi ngomong apa? Jangan ria. Oh ya, jangan ria. Oh ya. Ini uh, bab babnya di bab yang ketiga tadi ya. Oh, mengetahui bahwa jiwa kita adalah sumber keburukan. Yang pertama, ma'rifatullah, mengenal Allah. Yang kedua, ma'rifatul makhluk, mengenal makhluk. Yang ketiga, mengenal diri sendiri. Kenali diri sendiri agar kita lebih waspada dengan diri sendiri diri. Oke, okay. saya ingin mendongeng, bukan dongeng. Kalau dongeng itu tidak nyata, tapi ini sebuah kisah yang diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Eh, dahulu di zaman Bani Israel ada abid, abid itu ahli ibadah ahli ibadah itu ya hari-harinya beribadah ketika seorang abid ini hari-hari ibadah, isinya saleh, isinya taat isinya baik, semua orang kalau ada apa-apa curhatnya ke dia datanglah kaumnya wahai abid di kampung sebelah ada pohon yang disembah Ya berdirilah sang abid, marah ya dan ingin segera eh, memotong pohon tersebut, dia segera mengambil kapak, jangan sampai manusia lama-lama tersesat dia segera ingin memotong pohon tersebut berangkat, membawa apa tadi? kapak di tengah jalan, mau kemana Kak, engkau? dihadang oleh seorang laki-laki aku ingin memotong pohon yang disembah penduduk kampung sebelah Jangan kau lakukan, kenapa? Pokoknya jangan. Tapi itu sumber syirik, intinya sudah sudah debat. Ya sudah, kalau kamu masih mau maju memotong pohon itu, langkahi dulu mayatku. Kata siapa? Kata yang menghadang. Langkahi dulu mayatku. Akhirnya berantem, akhirnya sang lawan terjatuh di atas tanah. Kemudian sang lawan mikir lagi. Kalau kayak gini saya kalah, dia mikir lagi ternyata yang sedang dihadapi al-abid ini bukan manusia. Yang dihadapi adalah bukan jin, bukan setan, tapi iblis. Tahu iblis? Iblis itu kakek moyangnya setan. Yang punya kekuatan besar. Dia bisa memindahkan gunung. Menghancurkan gunung. Artinya kuat. Tapi al-abid bisa mengalahkan iblis. ya. Biasanya iblis ini eh, lawannya para nabi. Dia pernah dikalahkan oleh Musa. Nah Kali ini dia dikalahkan hanya oleh seorang abid. Ahli ibadah. Akhirnya kan saya katakan. Iblis itu smart, jadi kita manusia jangan kalah cerdas. Aduh, pakai e, pakai cara kasar enggak berhasil, pakai cara halus. Ya sudah gini aja, e, kamu jangan memotong pohon tersebut, tapi nanti aku berikan e, apa ya? Aku berikan kompensasi. Kamu kan enggak ada kerjaan selama ini. <laughs> Jadi pegawai. Kamu enggak ada pekerjaan. Rumah kamu juga jelek. Tempat ibadah kamu juga enggak terawat dengan baik. Uh, apa Tetangga-tetangga uh, kamu juga miskin. Intinya mau enggak kamu sehari aku berikan dua dinar. Satu dinar berapa? Kalian tahu? Ya. Satu dinar kurang lebih 3 juta. Kurang lebih 3 jutaan. Dua dinar berarti kurang lebih 6 juta. Sehari, kalau sehari 6 juta, sebulan berapa? 180 juta. Oke, mikir deh. Kerjaan apa sih yang bisa menghasilkan duit 180 juta? Ada yang punya gaji segitu yang duduk di sini? <tuh> Ada enggak? Ada enggak? belum insyaallah nyusul ya. Sehari 6 juta. Kira-kira kerja apa ya? Susah kayaknya ya, sehari 6 juta. Nah, ini kan jadi the jadi dream come true ya. Bisa tiba-tiba kaya. Oke. Okay. Uh, dia pulang, kemudian hari pertama bantal di Buka ada 2 Dinar. Hari kedua dibuka ada dua dinar. Hari ketiga, eh nggak ada, kurang ajar. Iblis sudah menipu, kurang ajar. Berani sekali dia menipuku. Kali ini iblis nggak akan bisa menghalangiku. Dia marah, dia mau nuntut. Kenapa hari ketiga nggak dikasih? Tetap dia bawa kapak. Kemudian di, di tengah jalan ketemu lagi. Kenapa kamu tidak berikan? Pokoknya intinya ini ya, berantem. Kali ini ya kamu tidak akan bisa menghalangiku lagi. Kali ini aku tidak akan tertipu lagi. Kali ini aku akan memotong pohon tersebut. Akhirnya, ya silahkan, tapi langkahi dulu mayatku. Berantem, kali ini ternyata al-abit yang tersungkur di atas tanah. Yang pertama tadi siapa yang kalah? Iblis. Yang kedua Al-Abid. Jadi kan penasaran, kok bisa kamu sekarang keren? <laughs> Kemarin kamu belum apa-apa sudah tersungkur di atas tanah. Ini baru satu ronde aku sudah kalah. Ya. Ternyata iblis ngasih tahu rahasianya. Kemarin engkau marah karena Allah. Hari ini Engkau marah karena dinar. Sudah tahu bedanya? Niat. Niat. Sama-sama, tapi sama-sama tetap bawa kapak. Bawa kapak untuk motong pohon. Dan enggak sanggup. Kemarin sanggup, kenapa hari ini enggak sanggup. Bedanya adalah niat. Mm -mm. Makanya ketika kita niat, Ya Allah ingin sholat malam, ternyata melek setengah lima. <laughs> apa yang bisa membuat kita lemah hawa nafsu dan syaiton dan kurangnya keikhlasan makanya kata rasul intasdukillah yasduka jika engkau jujur jika engkau benar serius, iya, iya. kalau kata yang lagi ngejomblo <laughs> kalau kamu serius ya kalau kamu benar-benar buktikan ini kata Allah Setiap hari kita bilang, Inna Salati wa Nusuki wa Mahiyah wa Mamati Lillahi Rabbil Alamin. Jujur, enggak kita ngomong kayak gitu. Ada buktinya enggak? Jangan sampai Allah bilang, Oh ye, yeah. <laughs> kenapa? Cuma di mulut doang, omdo. do. Enggak masuk ke sini, enggak masuk ke habit kita, enggak masuk ke selera kita, enggak masuk ke jiwa kita. Hanya apa? Omdo. Pernah enggak diomdoin orang? Sering, aduh kasihan. Gimana rasanya? Sakit kan? Dimana sakitnya? <gimana> ya, sakitnya tuh di sini, ternyata. ya Ketika kita sering diomdoin orang, kita lebih sering ngomdoin, Allah siapa yang lebih sakit sebenarnya ya sebenarnya ini yang harus kita latih benar-benar lisan kita mengucapkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alam duduk mati kami salat kami ibadah kami ya berdiri kami rukuk kami di jalan kami pagi kami siang kami lillahi rabbil alamin ini yang disebut ikhlas tauhidullah mengesahkan Allah di hati dan di seluruh amalan kita oke okay. jadi tadi tahu persis ya bedanya ee, bahwa Jiwa manusia adalah sumber keburukan. Perbanyaklah kita berdoa Allahumma taqabbal. Ya Allah terimalah semua amalanku. Jangan engkau tolak ya Allah. Ini tadi saya uh, uh, apa, catatkan doanya Rasul. Rasul sendiri ketar-ketir ya. Tentang uh, keutuhan amalan beliau. Sedangkan kita gak mikir, terserah sholatnya mau diterima, mau kagak, yang penting gue udah sholat ini tidak ikhlas orang ikhlas itu selalu ketar ketir, ya Allah saya sudah begini, diterima gak ya ya Allah saya sudah begini, diterima gak ya, selalu khawatir selalu takut, dan selalu merasa kurang oke okay. doa uh, duaur rasul Allahumma anabika Ya Allah sesungguhnya aku ini semuanya darimu denganmu. Aku ini intinya nggak ada apa-apanya. Allahumma anabika. Sesungguhnya aku ini denganmu, artinya dengan kekuasaanmu, ya. Kemudian dengan rahmatmu aku bisa begini, dengan eh, apa kehendakmu aku bisa S 2 misalnya. Dengan kebaikanmu aku bisa punya anak misalnya. Dengan rahmatmu aku masih e, memiliki orang tua dan lain sebagainya. Jadi Allahumma anabika aku ini denganmu. Maksudnya tahu ya, aku ini denganmu nih aku tiada apa-apa kecuali dengan denganmu. Allahumma anabika wa ilaika dan aku selalu menuju kepadamu wa ilaika. Harus menuju kepada Allah. Wa ilaika Qosdi kullahu ilaik Qosdi kullahu ilaik Semua tujuanku all of my goals. So ini ya. Kan tadi sudah udah pakai bahasa Arab, kullu qasdi ilaik. All all of my goals, semua tujuan hidupku ya, adalah engkau atau kepadamu. Ini latihan ikhlas, latihan bebas. Jadi ikhlas itu apa? free ya bebas dari segala sesuatu selain Allah. Bebas menuntut orang, bebas eh bebas enggak sakit hati, bebas dari rasa malas, bebas dari rasa bete, bebas dari dari apa? galau, semua jenis kebebasan dirasakan oleh orang yang ikhlas. Jadi tahwu muqattair ya. Bebas seperti burung, langsung sampai kepada Allah. Dari sini, saya sudah dapat tiga poin loh. Tidak ada pertanyaan? Atau ada ini? Mangga, ayo. Biar tidak monoton. Oke, kalau tidak ada saya lanjut. Kita lanjut. Yang keempat. at fi fadail al-ikhlas wa illa manazil al-mukhlasin. Intinya. Intinya belajar ikhlas. Jadi ikhlas itu kan tadi uh, masih masih masih sebuah nilai. Sudah ada yang uh, apa? Sudah ada yang melaksanakannya belum? Sudah ada yang ber, kan kata orang uh, ikhlas itu susah. Tapi buktinya sudah ada yang berhasil belum? Untuk memiliki hati yang ikhlas banyak. Ya. Jadi contohnya orang-orang ikhlas itu sangat banyak. Punten saya boleh minum ya. Contoh keikhlasan para nabi, keikhlasan para sahabat. Ini karena banyak anak muda nih, jadi saya ambil contohnya Yusuf. Siapa Yusuf? Orang paling keren, orang paling ganteng se-Eropa. <guruh> Bukan se-Eropa, ya, sezamannya waktu itu. Yusuf di mana? Yusuf itu asalnya dari eh, asalnya dari Syam. Kemudian di Syam dia paling ganteng, ketika eh, migrasi ke Mesir dia juga tetap jadi manusia paling ganteng. Eh, ternyata ya, setiap orang punya ujian keikhlasan masing-masing. Yusuf yang eh, Yusuf ya maksudnya yang sudah punya segala-galanya ya, dia diuji keikhlasannya seperti apa? Di hadapannya ada perempuan cantik, muda, dengan, uh, jadi si perempuan ini bukan perempuan biasa, perempuan cerdas, lincah, Orangnya kalau diajak ngomong enak, tapi Yusuf nggak pernah ngajak ngomong. <laughs> Orangnya happy terus. Pokoknya segala sifat baik ada di perempuan ini. Intinya ini perempuan yang oke okay banget, ya oke okay banget. Ya bukan hanya bukan hanya hot, tapi juga oke okay banget pokoknya. Ini kalau laki-laki biasa, ya e, menghadapi perempuan begini, yang perempuan ini juga ini banget sama sama Yusuf ya di ruangan tertutup namun apa yang dikatakan Yusuf ma'adallah ya ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwae apa artinya sesungguhnya aku berlindung kepada Allah ya dan sesungguhnya robku adalah sebaik-baik tempat kem Bali. Kalau kalau perempuan atau laki-laki biasa, ya, ketemu dengan perempuan begitu sih ya sudah. Sudah, enggak enggak ada enggak ada yang namanya rob, enggak ada yang namanya apa-apa, yang ada hanya aku dan kau. <laughs> ya, yang ada antara aku dan kau. Maaf, bukan bukan di ruang tertutup. Di ruang <laughs> di ruang uh, WA, di ruang BBM, di ruang itu hati-hati itu diuji keikhlasan kita. ya, Diuji keikhlasan kita. Yusuf sudah berhasil melaluinya. Tinggal kita mengikuti eh, apa apa yang diajarkan oleh Yusuf. Ya. Kedalika linausrifa'an musu'a wal fahsha'a Mau kita baca Yusuf biar lebih mantap yuk surat Yusuf. Kedalika okay. linnus rifah di mana ya? Yuk kita baca kisahnya aja dulu Mulai dari ayat 24 Walauqada hammad bihi wahamma biha Lawla arru'a burhana rabbih kita baca bareng-bareng, kok yang baca saya aja sih, bareng-bareng yuk. Satu, dua, tiga. Pakai audhu ya. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Walau sudah hambat bhi, waham bhi, walau sudah hambat bhi, waham bhi, lola arwahulhannah Rabbih. Kedalik, lina serf anhu nahu min ibadinar mukhlasin. Mangga dibacakan artinya? Quran saya tidak ada terjemahannya. Teh, enggak apa, apa Quran. Ya sudah saya terjemahkan B. Coba dibacakan salah satu. Yuk, baca. Baca aja. terjemahan. Ya. Jadi dari kesimpulan ayat itu, kadzalika linasrifa'an husu'al fahsya'. Seperti itulah ya. Kami bisa memalingkan orang dari semua jenis keburukan. Syaratnya apa? Innahu kana ibadin al-mukhlasin. Syaratnya harus ikhlas. Ya, dengan ikhlas segala jenis keburukan bisa kita hindari. Ya, keburukan anak muda nih kayak gini nih, ya, ada laki-laki bertemu dengan perempuan. Bisa selesai dengan apa? Dengan ikhlas. Ya, misalnya keburukan e, orang enggak ada duit apa? kufur. Oke, tapi kalau ikhlas apakah bisa selesai masalahnya? Selesai. Apapun masalahnya, apapun keburukannya, ya. Kuncinya adalah jadilah mukhlasin. Jadilah orang-orang yang ikhlas. Masih ingat konsep ikhlas tadi apa? Tauhidullah fil qalbi wal a'mal Mengesahkan Allah di hati dan amal Tidak menyisakan apapun di hati kecuali Allah Jangan bilang berat ya Jangan bilang berat Ini sudah ada contohnya ya, eh, Apa ya Yang kita ucapkan adalah Ya Rabbi ijalna minal mukhlasin Atau mukhlisin Jadikan kami termasuk orang-orang yang ikhlas karena nanti orang-orang yang ikhlas Allah berikan rifah ya darajat sebuah derajat yang tinggi. Jadi kita masuk di poin berapa? Tafakur ya. E, apa atau belajar, belajar ikhlas dari para ahli. Tadi belajar ikhlasnya yu suf alaihi salam. Kemarin kita belajar ikhlasnya Maryam. Ya ifah itu juga bentuk ikhlas. Ketika menafikan, menegasikan segala sesuatu kecuali Allah. Bagi ibu-ibu yang berumah tangga nanti misalnya belajar ikhlasnya dari banyak diantaranya adalah khaulah nanti e, ada cerita khusus dari khaulah panjang kalau mau saya ceritain khaulah ini e, lumayan dahsyat ya ilmu ikhlasnya <tuh> e, jadi biar mewakili ya <tuh> nanti ibu-ibu protes tadi saya sudah ngasih contoh untuk anak muda sekarang contoh untuk yang berumah tangga e, secara umum saja yang namanya khawlah ini ternyata punya model suami yang e, super nguji keikhlasan satu, suaminya tua, iya tua tua itu gimana ya tua itu maaf ya gak muda tua itu maaf identik gak asik ya Ayo dong jalan-jalan. Capek. Bisa. Ih, ngesik banget, heeh. Kemarin sampai saya pas di Madinah, saya kan orangnya ini ya. Uh, <laughs> ini sendiri gitu. Uh, uh, kemana mana sendiri waktu itu. Sampai ditanya sama sama apa? Sama penjual. Eh uh, ya ya Sayyidah gitu. Wahai ini uh, apa? Sayyidah. Suami kamu tua ya? Kok kamu sendirian? Enggak suamiku muda beda. Artinya apa? Tua itu beda dengan muda. Jadi butuh e, keikhlasan khusus memiliki suami tua. Oke, Sudah satu tua. Dua, temperamen. Coba. Sudah tua, temperamen. Kira-kira betah berapa hari? Kemarin saya ada yang tanya, tua temperamen. Kayaknya semalam aja deh. <laughs> Emang cinta semalam, ya. Temperamen, temperamen itu gimana? Dikit-dikit marah. Salah dikit marah. Ya Allah. Salah naruh gunting kuku marah. Ini marah, ya. Jadi semuanya isinya marah. Jatua, uh, kemudian, plan -plan. Uh -uh. Ya tua temperamen kemudian plin plan. Heeh. Ya. Paginya, marah-marah. Malamnya, I love you. Amit-amit deh. Coba ketemu yang begini bisa bisa ikhlas enggak? Latihan tuh, <tuh> cobain tuh. <tuh> Jadi, uh, siangnya marah-marah. Malamnya bilang I love you. Kira-kira gimana? Kalau punya yang begitu. <tuh> bisa ikhlas enggak? Ini yang dialami, khawlah. Tua, temperamen plan. Bahkan ada seorang uh, seorang suami, aku tak bisa hidup tanpamu. Aku mencintaimu dan lain sebagainya. Habis itu, ngomongnya kan? ke sini kan ke istrinya. Giliran ngomong ke, uh, ke kebetulan dia raja. Ngomong ke pengawalnya, bunuh dia. Iya. <laughs> yeah itu saya kemarin belum cerita ya jadi di zaman Maryam itu ada dua Maryam Maryamnya uh, Maryamnya Isa dengan Maryamnya ini Maryamnya istri raja jadi Maryamnya istri raja ini yang model uh, uh, rajanya bilang I love you dan lain sebagainya tapi bilang ke pengawalnya nanti malam bunuh dia mm -mm. jadi tadi ngomong apa sih itu harus ingetin <laughs> bukan ujungnya awalnya hah Ayo, oh suami, suami, suami, suami, suami. Uh, jadi uh, contoh ikhlas untuk ibu-ibu. <laughs> uh, uh, jadi kan untuk untuk untuk yang muda tadi udah kan. Sekarang untuk ibu-ibu, oke? Okay. Tua, temperamen, pelin-plan, siang bilang I love you, eh kebalik siang marah-marah, malamnya I love you dan lain sebagainya. Yang keempat ujiannya belum selesai. Bukan hanya yang ketiga. Yang keempat apa? Miskin. Mending kalau ada duit kayak gitu ya. Masih bisa bertahan. Dia nih miskin. Jadi saya harus nungguin apa? Model suami kayak gini. ya Enggak ngasih nafkah. Uh -uh. Tapi apa yang terjadi dengan kaulah Dia buktikan sebuah keikhlasan menjalani kehidupan kenapa di hati dia bukan ada suaminya <laughs> di hati dia adalah Allah ya di hati dia li wajahilah ah, agar mencari ridho Allah kalau di hati dia ada suami-suami model beginian ya Allah please deh jangan deg-deg <laughs> Uh -uh, sudah minta talak tiga langsung uh -uh. ya siapa yang sanggup punya suami model seperti itu oke okay. itu kaulah yang di surat al muja mujadilah mujadalah ya mujadilah uh, point ke uh, yang tadi belajar ikhlas dari para ahli Oke, okay, poin selanjutnya adalah mempelajari kerugian orang-orang yang tidak ikhlas. Uh -uh. Seperti ayat tadi ya, waqo rimna ina ma amilu min amal fajalna wahba ammausurro. Datang membawa dua gunung emas ya, namun tidak dianggap sama sekali oleh Allah sungguh hanya orang yang tidak ikhlas itu hanya seperti musafir musafir yang memenuhi uh, apa memenuhi jadi dia mengangkut sebuah pasir ya yang penuh kemudian bocor jadi semuanya sia sia sudah capek sudah lelah dan tidak dapat apa apa jangan sampai ma'adallah Allahumma ta'kobbal ya Allah terimalah semua yang dari kami utuh-utuh jangan sampai berkurang bahkan jika engkau ridho ya, idha'af idha'af itu hmm, lipat gandakan yang dari saya kecil, yang dari saya recehan, yang dari saya bukan apa-apa mohon engkau berikan kelipatannya. Dan memang benar, pahala orang ikhlas itu, Allah lipat gandakan pahalanya. Misalnya, ada dua orang, ini uh, ada sebuah hadis ya, satu orang uh, bersedekah dengan satu dirham, satu dirham berapa ribu? Sekitar 15 ribu lah kurang lebih ya. Satu orang lagi sedekah dengan satu dinar, dinar tadi sekitar 3 juta. Ya, Jadi keutamaan amalan kita bukan dari jumlah Tapi dari isi hati Bisa jadi yang memberi satu dirham Atau 15 ribu Itu lebih Allah sukai daripada orang yang memberi 3 juta Rahasianya apa? Nih Perbaikilah yang ada di hati kita. Perbaikilah jiwa kita. Perbaikilah hawa nafsu kita. Allah yang akan memperbaiki zohir kita. Perbaiki batin kita. Ini batin. Ini sudah menjadi janji. Allah. Ketika zohirnya nggak benar-benar berarti memang batinnya belum benar. Tugas kita berarti memahat, me, apa ya, memahat dan e, mendidik jiwa kita masing-masing agar menjadi hamba yang ikhlas. Oke, okay, saya sisakan untuk sesi e, tanya-jawab. Sebenarnya ini e, ikhlas masih banyak ya, karena nanti insya Allah kita akan ada sesi ikhlas yang kedua, e, Sabtu depan. Nanti kita lanjutkan untuk sementara. Nggak, saya serahkan ke e, moderator langsung. Terima kasih Teteh, penjelasannya <tuh> gitu, bikin meremelek. Meremelek ngerti ya. Ada yang mau bertanya? Uh, tiga orangnya teh ya, atau berapa teh? Enggak. Tiga orang boleh. Pertanyaan apa aja di luar dari tema boleh masuk ke tema juga nggak apa apa. Ada yang bertanya? Boleh. Ayo tangan nanti saya datangin aja. Tante teh. Tete, tete, ibu-ibu, tete, tete, ada yang bertanya? Satu, satu orang boleh. Masa Masang ada banget sih. Iya hebat. udah ikhlas banget. Padahal kan kalau misalnya ada yang enggak ikhlas, pengen banget teh saya mah ngomong sama mantan, "Aa, apa yang Aa lakuin ke saya tuh ih gitu. Sebel, jahat." Ada enggak satu aja yang ngomong-ngomong, eh mau ngomong mau bertanya apa aja boleh. Mau tentang ikhlas boleh, enggak juga enggak di luar tema juga enggak apa-apa gimana teh, teteh yang di sini mau ngabong, mau nanya, iya mau, ya udah mikir ya, boleh teh apa aja mau ditanyain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, mau tanya tadi kan dibahas soal kalau kita sholat gak husu itu termasuk tidak ikhlas sekarang kalau misalnya untuk kita sendiri kadang saya sendiri pun untuk sholat husu itu tuh susah ya gitu apalagi kalau misalnya sholat di masjid berjamaah imamnya bacain suratnya panjang banget kan kita jadi uh, apalagi kalau suratnya gak hafal gitu kan jadi yang pikirannya kemana-mana gitu nah itu untuk untuk mengatasinya itu kayak gimana sih terima kasih Terima kasih ya, teh. Salatnya kalau bacaan al Alqurannya panjang nggak ikhlas teh, gimana teh? <tuh> oke oke. Jadi kita kembali lagi e, definisi ikhlas tadi apa? Mengesahkan Allah di sini. Jadi e, yang dalam hati ini nggak ada isinya kecuali. Allah, oke okay, untuk masalah solat yang panjang justru itu waktu kita benar-benar uh, munajat kepada Allah. Terutama misalnya uh, imamnya membacakan ayat yang panjang itu kita harus punya tipsnya, punya triknya biar kita nggak kehilangan kontrol atas diri kita sendiri. Kan gitu ya. Uh -uh. Uh, jadi tipsnya adalah benar-benar kita tahu, uh, kita harus punya apa ya kata kunci dari setiap ayat-ayat yang, yang beliau ucapkan misalnya. Yang dibaca adalah, Ya ayyuhaladzina amanu. Sering enggak imam bacain begitu? Ya ayyuhaladzina amanu. Apa artinya? Wahai orang-orang yang beriman. Meskipun kita enggak ngerti. Uh, setelah itu ngomong apa, <laughs> Ya Allah, jadikan aku orang yang beriman. Jadi, hanya misalnya ngambil, kita gak perlu hafal, bukan gak perlu hafal. maksudnya, uh, hafal sangat penting, tapi kalau belum hafal juga bukan halangan. Gitu. Jadi, misalnya hanya kata kunci, Ya Allah, jadikan aku orang yang beriman. Udah, ambil kata kunci gitu aja, meskipun nanti, Uh, ya Ayo Allahina amanut takul Allah, itakul apa sih? Ya seringlah kita dengar bertakwalah. Jadi kurang lebih kita harus benar-benar ngikutin biak. Jadi untuk jadi ikhlas itu sebuah uh, apa ya latihan ya yang harus kita lalui, yang harus kita kerjakan. Kalau di dalam solat latihannya ya mendengar dengan baik ya sehingga kita tidak kehilangan diri kita sendiri di dalam sholat uh -uh. ya iwaladina mabrur buru ya Allah jadikan kami orang yang beriman kemudian uh, uh, innaladina kafiru sawaun ya Allah jangan jadikan kami orang kafir meskipun uh, setelah itu nggak tahu artinya apa Mungkin kalau ada uh, ada mumin jadikan kami mumin kalau ada orang kafir jauhkan kami uh, dari uh, apa menjadi orang kafir. Seperti juga surga neraka Wa ya. bashiril ladzina amanu wa amilush shalihati annahum jannat. Allah, aku mau yang itu. Ya, hanya hanya tahu jannah. Jannah apa sih? Uh, jadi kita enggak harus tahu semuanya, minimal ada kata kunci yang harus kita ketahui. Makanya uh, para ladies yang uh, yang selalu saya kangenin, rindukan, <laughs> yang sedang belajar ikhlas ya, tuh nanti saya lupa kalau kepanjangan nanti ngomong apa. <laughs> Jadi intinya adalah latihan eh, apa? Ikhlas dalam solat kita harus punya kata kunci enggak harus hafal semua. Makanya para ulama menjelaskan bahwa mukmin semua yang mengaku mukmin harus bisa bahasa Arab. Harus ngerti. Kenapa sholatnya pakai bahasa Arab. Ngajinya pakai bahasa Arab. Meskipun bisanya hanya. Al-Jannah. Amanu. an -nar. Harus. Harus. Gak boleh ngeblank. Gak boleh. Harus. Meskipun sedikit. Demi. Sedikit. Sering banget itu ayat itu. Ya Allah. Aku mau yang itu, atau uh, ulai ikahum khairul bariyah, ya sebaik-baik makhluk. Aku mau jadi mereka. Ulai ikasharul bariyah, mereka seburuk-buruk manusia. Aku nggak mau jadi mereka. Ya, jadi benar-benar antara aku dan kau ya Allah diperbanyak doa, diperbanyak respon dari bacaan para imam, begitu. Tate, gimana? Pemayanya puas ya, Alhamdulillah. ya. Seneng ya dengarnya, Tate itu ngasih penjelasannya tuh itu enak gitu. Makanya. <laughs> Terus ada lagi yang mau bertanya? Sip. Oke Tate, berdiri ya pun ternyata ya. Tapi enggak nyampe ininya. Tate kesini aja boleh sekalian uh, kenalan? Ya Tate namanya siapa? Ya, yes. Assalamualaikumussalam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, Umi, zaman sekarang itu kan kita jujur aja nggak bisa lepas sama pengaruh media sosial. Nah, kadang kita mau menyampaikan hal baik, mengadakan misalnya kita mengadakan kegiatan sosial, niat kita baik, tapi kadang tidak tersampaikan dengan baik. Jadi malah orang lain menilai kita jatuhnya keria gitu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana uh, kita bisa menyampaikan pesan tersebut dengan baik tanpa jatuhnya itu keriak gitu? Ya, segitu aja, Mi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Teh. Silakan, Teh. Jadi ini pertanyaannya untuk kita atau untuk orang lain ya? Maksudnya kalau kalau untuk orang lain, gimana biar orang biar orang nggak nganggep kita riak ya itu enggak mungkin. <laughs> orang nganggep kita riak sah spread <laughs> boleh menggak. Yang paling penting tuh di sini seperti kaitannya dengan tadi ya bahwa ciri muhlis itu ketika dikritik dia tidak tersinggung. Maksudnya tidak tersinggung dia tidak marah kalau memang iya astagfirullahaladzim. Kalau memang enggak ya nggak usah tersinggung karena memang enggak itu kalau kaitannya dengan orang. Gimana biar orang teh nggak nggak nggak nggak ngejast saya terus kok saya dibilang gini ini ini ini ini ini ini, ini. kita nggak pernah bisa mengendalikan orang ya nggak bisa mengendalikan orang ma gak. itu tadi makanya fahami kenali sifat makhluk makhluk itu lemah mereka hanya bisa memandang sekilas dan memberikan kesimpulan bisa salah bisa benar. Kalau benar itu dari Allah, kalau salah itu kelemahan mereka. Jadi kita enggak enggak bisa menghalangi orang untuk nge kita. Wah, itu mah riya, itu mah gini, itu mah gini ya. Mangga, mangga, mangga bebas-bebas-bebas. Nah, sekarang di sininya kan yang paling penting ya bagaimana caranya biar kita tidak riya. Gimana caranya? Tadi sudah panjang. Jadi ya biar kita tidak riya, sering-seringlah berdoa ya kepada Allah. Allahumma taqobbal. Ya Allah, terimalah. Jangan sampai yang sudah saya kerjakan atau yang sedang saya kerjakan atau yang akan saya kerjakan, ya, pahalanya habis gara-gara diri saya sendiri. Jadi, sebenarnya ketika riya itu datang, seb itu sesuatu yang manusiawi, ya. Nah, jihad kita adalah segera mendilit kembali ya segera terkoneksi kembali ya segera mengikhlaskan kembali dan itu insyaallah Allah selamatkan nah, jadi intinya adalah sebuah konektivitas e, meniadakan segala sesuatu di hati kecuali Allah nah, jadi ah uh -uh. Sudah jelas ya? ya. jadi kalau orang nge-judge kita gimana-gimana, ah kamu kamu mah dikit-dikit ng-upload, kamu mah dikit dikit ini ya uh, biria ya dan sebagainya. Ah. Ya, enggak terserah bebas. Kadang-kadang kan orang ng-upload itu kita enggak pernah tahu tujuannya apa. <tuh> dan kita enggak boleh sama sekali ya men-judge orang kamu ng-upload, kamu ria gitu. Enggak boleh. Itu urusan dia. Dia ria itu urusan dia bukan urusan kita sama sekali. ya. Justru doa kita untuk saudara kita semoga Allah menerima segala yang baik dari kita dan saudara-saudara kita. Selesai. Oke okay, bisa diterima jawabannya? Enggak. Intinya mungkin Teh butuh hiburan kali, dianya lemah jadi emang butuh hiburan ya Teh Anin ya. <laughs> Ada satu lagi yang mau bertanya, baik Teh paling belakang boleh ke depan aja ya, biar sekalian kenalan. Sip Teh berbaju biru berkerudung uh, abu, sini Teh kenalan dulu, Assalamualaikum saya dengan Wina. Assalamualaikum teman-teman uh, semuanya uh, Ustazah uh, saya dan teman-teman mungkin lagi belajar ikhlas juga. Nah, gimana caranya nih uh, saat ada orang eh, apakah gitu? Apakah kita wajib mendoakan orang yang menzalimi kita? Karena untuk ikhlas apanya menerima saat dia misalnya melakukan hal-hal yang enggak baik aja sulit gitu, apalagi untuk mendoakan gitu. Terus gimana hukumnya? Jika ada wanita yang sudah dihitbah, ternyata si laki-lakinya pergi tanpa alasan dan menghitbah wanita lain gitu. Gitu. <laughs> Udah gitu. Apakah e, boleh dihitbah oleh laki-laki la, e, lain lagi gitu? Apakah harus menunggu kabar dulu bahwa hitbahnya apa dibatalkan gitu. Makasih. Jahat ih Teh, asli deh. Silakan Teh. Masya Allah, kayaknya lagi mau koleksi itu ya, di koleksi di ini, yang mana makanya. Oke yang pertama dulu tadi pertanyaan tentang, coba ingetin, ingetin moderator, parah ini kayaknya ada akua banget. Oke, okay. uh, untuk orang yang menzalimi kita, uh -uh. ternyata memang kadang-kadang kita harus dizalimi agar kita belajar, ya, agar kita belajar. Oh begitu rasanya dizalimi, maka jangan sampai aku menzalimi orang. Ini hikmah. Ya Allah, tega banget sih ini orang, gitu kan? Kadang-kadang tadi ada yang bilang sakit, gitu kan? Kadang-kadang kita harus disakiti. Hanya untuk belajar kita jangan sampai menyakiti. Oh, ternyata disakiti rasanya begini. Jadi jangan sampai kita menyakiti. Penting itu. Nah, sekarang ini ada yang ada yang ini ada yang bertanya lagi e, menerima kezaliman saja sulit bagaimana saya harus mendoakannya? kanya wajib sih nggak wajib keduain yang penting kamu free aja e, yang penting kamu free aja nggak usah ada e, gitu ya yang penting kamu free tapi kalau kamu orang yang baik wah keren banget kalau sampai bisa mendoakan seperti yang dilakukan Nabi Isa alaihi apa kata beliau? "Iu tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal 'azizul ghafur" atau apa ya di surat di akhir surat. Kita cek ya. Ali Imran apa Al-Maidah ya? Al-Maidah Oke. Oke. Okay. Al-Maidah ayat 118. Yu'adzibhum fa innahum 'ibad. Wa in taghfir lahum fa innaka antal 'azizul hakim. Yang lagi dizalimi silahkan banyak-banyak baca ini Iu, ini model penzaliman yang dahsyat ya kalau cuma disakitin dikasih undangan mah bukan zalim itu biasa aja kita aja yang baper kali <laughs> biasa aja ini model penzaliman yang dahsyat seperti yang dilakukan <laughs> seperti yang dilakukan uh, Yahudi kepada orang-orang Palestina atau seperti yang dilakukan uh, jadi kekufuran ya model kekufuran yang dahsyat Iu tuanzi bahu fa'inahum aibaduk mereka banyak berbuat dosa jika engkau beri hukuman mangga <tuk> katanya ya jadi si dia tu sudah nyakitin banget aku ya Allah si dia sudah membuat uh, membuat kerugian besar sudah membuat malu keluarga saya si dia sudah dan lain sebagainya ya Allah jika engkau beri dia balasan mangga mangga Okay, uh, fa'inahum aibaduk. Kenapa? Uh, karena dia juga ham bamu. Bukan saya yang ngasih hukuman ya Allah. Karena dia bukan hambaku. Ya si dia itu ham bamu. Ma'nggak silakan dihukum. Saya enggak. Saya mah uh, kalau uh, apa? Kalau mengambil hak boleh. Tapi kalau menghukum itu hak Allah. Ya. Fa'inahum aibaduk. Wa intaufir lahum fa fa'inak antal azizul. Hakim, Tapi jika engkau memberikan e, Ampunan Sungguh engkau maha kuat Yang bisa memaafkan Dialah yang terkuat Ya Kekuatan hati Kekuatan jiwa Sampai bisa memberi maaf Itu hanya dimiliki Allah Dan hanya dimiliki oleh Hamba-hambanya yang kuat Sanggup gak maafin dia Enggak ah gak sanggup Kenapa? Ya saya lemah gak sanggup lemah masih. Tapi kalau maafin dia enggak? Maafin. Ya sudah, kamu free, kamu bebas. Al-Aziz yang maha kuat, Al-Hakim yang penuh hikmah. Mangga segala yang terjadi ada hikmahnya. Kamu nyakitin aku pasti ada hikmahnya. Ya, kamu apa e menzalimi aku pasti ada hikmahnya. Makanya kalau lagi dizalimi, ya Allah terserahlah Mau dihukum enggak, Dia mau diampuni juga pasti banyak hikmahnya. Ah, terserah itu mah urusan dia dengan engkau. Nah, hari aku mah sudah free, saya sudah bebas. Makanya saya ulang lagi ya bahwa yang namanya ikhlas itu bebas, bukan tertindas. Kalau kita masih merasa tertindas, berarti belum bebas. Oke? apa satu lagi ingetin ah oh, hitbah uh, uh, uh, uh. uh, ini untuk masalah hukum ya saya kalau hukum fikih kurang tahu persis tapi yang pasti tidak boleh itu meng uh, menghitbah dua perempuan yang eh satu uh, dua laki-laki yang menghitbah satu perempuan yang sama misalnya dua ada ada ada Ahmad sama Mahmud ya uh, Ahmad sudah maju dulu ke teteh yang cantik ini, kemudian datang lagi mahmud dua-duanya, kata beliau, oke okay, sip, <laughs> itu yang gak boleh. Uh, uh, tapi kalau laki-laki menghitbah dua perempuan, saya harus baca dulu, uh, boleh apa, tidak saya gak berani ngasih jawaban boleh apa tidak, itu terserah yang dihitbah gimana mau mengangkat bendera putih tanda amfree atau gimana mangga itu bebas. tapi secara fikih saya enggak tahu boleh apa enggak yang seperti itu. Oke? Enggak. Atau yang Pak kalau menurut saya kalau memang ngasih solusi ya minta kejelasan dari yang bersangkutan. Ini maksudnya apa nih? Mau koleksi langsung nih, boleh atau enggak boleh? Ya sudah, begitu. Oke? Enggak. Terima kasih ya teh ya. Gima, e, jawabannya udah cukup jelas ya. Cuman kalau untuk masalah hitbah, mendingan minta solusinya aja bener sih. Soalnya itu kejentelan laki-lakinya dipertanyakan. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Satu lagi. Kalau gak ada, mau ditutup aja sama muasabah dari tehaninnya. Ada lagi yang mau bertanya? Satu lagi. Udah cukup ikhlas ya? Udah Alhamdulillah udah cukup jelas dari tehaninnya. Paling sekarang e, untuk Teh Teh dipersilakan untuk muasabahnya. Silakan teh. Bismillahirrahmanirrahim Astagfirullahaladzim Al-Nadhi na ilaha Inna huwa hayyul qayyum Wa atu ilaih Astagfirullahaladzim Al-Nadhi الحي القيوم واتوب الي استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الي اللهم لك الحمد يا الله Lakal hamdulillah maqdir, lakal syukur ulah maanam ta'bihi علينا wa au lid. Nastafirku ya Rabb, namiu jami' al zunnun wal khutayaa, wnatubu inaik, wnatubu bika, wnatawakala ونثني عليك الخير كله أنت الغني ونحن الفقراء إليك أنت الوكيل ونحن المتوكلون عليك أنت القوي ونحن الضعفاء إليك Allah Al Aziz, dan kami adalah orang-orang kami mengucapkan syukur, kami bertahmid, kami memujimu atas segala yang engkau putuskan, atas segala yang engkau kehendaki, atas segala yang engkau ciptakan. Walaka syukru'ala ma'anam tabihi, dan kami bersyukur atas segala kenikmatan yang telah engkau limpahkan kepada kami. Ya Allah kami beriman kepadamu dan kami tawakal kepadamu Aw oh, Talwani engkau lah yang maha kaya Wanah nur fukorohilaiq dan kami selalu butuh kepadamu, Aku terwakil, engkau lah penjamin kehidupan kami, menjamin rizki kami, menjamin jodoh kami, menjamin hidup kami, menjamin kematian kami, dan kami serahkan semuanya kepadamu, Aku talkowi, engkau lah zat yang Maha Kuat, wanahnu duafa ilai. Dan kami adalah hamba-hamba yang lemah, dan kami adalah hamba-hamba yang rapuh. Entalaziz, Engkau yang Maha Kuat, wanahnu aladillah. Dan kami hamba yang lemah, kami hamba yang hina. Ya Wasil Almukoty Ainah Usilna ilaih. Dekatkan kami kepadaMu, sampaikan jiwa kami kepadaMu. Allahumma habla namin kamilan suniha. Berilah untuk kami amal-amal yang soleh, amal-amal yang baik, amal-amal yang utuh menuju kepadaMu. Allahumma la tuhsina yaum al-aradi alaih Jangan hinakan kami pada hari Lembaran-lembaran amalan kami Ditampakkan kepadamu Allahumma ahsin akibatana fil umur kulliha Berilah akhir yang indah untuk kami Wa ajirna min hazir dunya wa gharib akhirah. Dan jauhkan kami dari kehinaan dunia dan akhirat. Ya hannah, ya manan, ya dal Jalal wal Qur'an. اجعل في قلوبنا نورا باركاً لحاتكا من جهياء وفي كبورنا نورا لن لكبوركا من جهياء وفي أسماعنا نورا لتالينا كمي وفي أبصارنا ديمتك مي وعن يميننا وعن شمالنا Wamin faukina, wamin tahtina nura, kanan kiri kami, atas bawah kami, penuhilah dengan cahaya. Wa'idhomina, waluhumina, wa dammina, berikan cahaya di seluruh daging kami, berikan cahaya di seluruh tulang-tulang belulang kami di seluruh aliran darah kami. Allahumma bariklana. Ya Allah berikan keberkahan waj'al ja lana nura, dan jadikanlah kami cahaya. Min nurika fa anta nuru samawati wal ard. Anta allat langit dan cahaya bumi. Ya rabb al alamin, ya rahamar rahimin. Rabbana في الدنيا حسنة، وفى الآخرة حسنة، وكنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد، وعلانه وصحبه وبارك، وسلّم شهين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.